Keluarga besar PO Kurnia Trans. Iya, spesial buat keluarga besar PO Kurnia Trans. Ya, yang khusus, lagu lunsel.、Mm -mm. yeah. Jarang-jarang saya nyanyi lunsel ya, Om Bam. <laughs>、yeah. i n i spesial loh buat PO Kurnia Trans. Langsung kita turuti. Bukan jarang tapi kak t a u ya. Gak pernah <laughs> ya. <laughs> Kali ini spesial buat keluarga besar PO Kurnia Trans. Spesial juga buat semuanya yang ada di bawah sama-sama. Yuk. え あ<音楽> kebesar PO Kurnia Trans semoga jaya selalu ya terima、wow. kasih banyak buat semuanya PO、hmm. Kurnia Trans、ya. sangat dan ramad luar、betul、biasa sekali, Om Bams. sudah dituruti request-request、mm -hmm. dari bos-bos kita Nisha, ribuan rasa terima kasih atas bunga-bunga bunga sosialnya ya, ya betul. semoga saja banyak berkah berkah rejeki, melimpan、bertambah. betul sekali tambah、Yee. sukses jaya selalu ya banyak、oh、sedekah 私は。<laughs>